Halo, Pak Surya, selamat siang Halo, selamat siang Ya, silakan Pak, komentarnya Iya, ya, Pak s b ini curhat nih, kasihan sekali、ini、60 juta nih, kayaknya masih kurang Saya, gaji saya cuma 600 ribu Kerasa cukup-cukup aja nih, Bu <tuh> Mungkin Pak s b i n i n g g a ada, k belum, belum melihat kali, Bu ya 62 juta itu kalau dipakai buat saya nih, Bu Saya aja bingung, Bu, megang duit 60 <tuh> juta itu gimana cara pegangnya, Bu ya <tuh> Gak pernah kepegang, Bu もし、私は何をしてるのは何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、e t 何 a してるは何をしてるのか、してるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてるのか、私は何をしてる Okay. mungkin ya 62 juta pak, pak presiden ya mau maaf nih harus makan nasi asing kali ini 62 juta nih、baik. kurang n i h n g a k bisa makan nasi pak、presiden. baik pak sur ya kami bisa menangkap opini anda terima kasih selanjutnya pak Heri selamat siang selamat siang silahkan pak komentar anda ya mungkin saya punya lah mungkin a d a Pak e s i e bukan mau minta naik gaji t e r i m a kasih tahu tujuh tahun Gak naik gaji sekarang yang perlu yang t a r u n a k mau i n a i k gaji ya, sampai、nah, aja mampir, lah, j a n a di atap lah yang lain lebih penting oke b a k terima kasih Pak h a r r selanjutnya Pak Fendi, selamat siang selamat siang、ya. komentar ada Pak, silahkan saya, Vera, Pak SBY itu baru di-blow up oleh media jadi media selama ini kayaknya terus-terus penyerah -terus Pak SBY Kalau lihat konteksnya, seperti yang tadi pagi sudah dijelaskan, sebetulnya bukan masalah Pak SBY minta naik gaji. Dia hanya m bilang bahwa tujuh tahun itu belum naik gajinya. Begitu. Saya melihat bahwa、oh, ini belakangan, khususnya kayak di televisi ya, itu ada pengusaha media yang berambisi juga terjun di dunia politik, selalu menyudutkan Pak SBY dengan aktivitas seperti ini gitu. itu saja. Saya yakin Pak Sb tetap bekerja yang terbaik buat bangsa Indonesia. Ya, terima kasih Pak Hendi, Pak Sugi, Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, selamat malam Pak Kementerian. d a Saya setuju dengan komentar yang Bapak sebelumnya. Jangan jauh buat e r u s ini malah penting. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sugi, Pak Gus, Selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Iya. Itu mungkin mak maksud Pak Presiden itu Untuk memotivasi、e, TNI Artinya、e, gaji itu Jangan jadi masalah karena Saya sendiri sudah tidak naik tujuh tahun Tapi kenapa mesti diumpamakan Dengan dirinya itu yang dipertanyaan Harusnya diumpamakan dengan Memotivasi dengan orang cara lain Jangan gaji yang diomongan gajinya Pak Pris dan diri, itu secara gak langsung d i b a w a sadar, dia mungkin memang ingin naik gaji Terima kasih, Terima kasih Pak Agus selanjutnya Oke、okay, saya oke、okay. Menurut saya, uh, itu uh, di blog, a p a saya setuju dengan Bapak N. Paji, karena kan TV-TV talk itu dikuasai oleh media pengusaha tertentu, dan k e b e t u l a n pengusaha tertentu itu terkait dengan kasus-kasus yang sekarang ada, jadi mereka selalu ingin memojokan, k dan sekarang memang Pak E.B. ini kasihan dia, ibaratnya dia itu a p a Perjuangannya itu sedikit orang di k a b i n e t itu yang mendukung dia padahal musuhnya banyak gitu. Terima kasih. Terakhir Pak Didi Salas i a n g Saya juga ini yang b e n u r u saya, saya u s u dengan bapak-bapak. Karena itu di-blow up gitu loh. Jadi Pak, saya bukan pengen naik gaji, tapi malah d i b o c o r k a n sama beberapa media elektronik dan kita tahu. Itu pemiliknya masing-masing kadang-kadang ya a p a p u n y a m o t i v a s i politik atau bagaimana itu ya. Jadi saya yakin Pak SBI itu n gak g pengen naik gaji. Jadi itu sekarang ini pertarungan politik juga kelihatan dan saling memonjolkan. Saya ketewa dengan begitu. Terima kasih. Salam seri p a Gilbert. Iya, sore. Saya rasa ada dua hal yang ingin disampaikan ya. Pertama mungkin... Uh, mungkin ya Pertama ya lihat ya contoh Seperti saya ini 7 tahun Tidak naik gaji gitu ya, ya Kedua uh, mungkin uh, Saya m e n g g a r u k a n anda-anda Dari TNI Polri Naik gaji saya tidak apa Tidak naik gaji tidak apa-apa gitu ya Jadi dalam hal ini Bagi mereka yang sudah naik gaji dan dapat remunerasi Seharusnya harus Mencontoh Jadi sudah g a j i sudah naik Dapat remunerasi jangan berbuat yang macam-macam ya jadi kalau berbuat macam-macam itu hanya harus lebih keras ya itu remunerasinya kan besar sekali untuk polri itu jadi kalau ada apa-apa sikat h a b i r ya kan hukumannya yang seberat-beratnya sudah dapat gaji plus remunerasi ya seperti kayak di departemen keuangan remunerasi pun pecuma terjadi kasus seperti gayus dan lain-lain itu ribuan triliun itu setiap tahun itu ya kan シュはンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアンバリアン 私たちは、このブロックアップを受け取ってくれたときに、私たちは、このブロックアップを受け取ってくれたときに、私たちは、このブロックのップを受け取ってくれたときに、私たちは、 パパギトゲリボカン、もスカンカイト、カラン、バゲマナ、ディシビシビキタ、マリハイリカン、メディアマセンディコセオレ、オロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウォロウ、トミレパペア、プリアンパペアヘバティーディー、ディー、ディー、ディー、ディー informasinya, yang kedua ya jual diri d a n a h kutip untuk 2014 saya pikir radio bisnis ini coba kita cari sesuatu yang lain ketika、uh, klimat ini uh, uh, cuaca mempengaruhi pada manusia t u u m b h tumbuhan panen dan sebagainya, kenapa kita tidak diskusi itu daripada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 Iya, ini agak a n a h i malu n i kok、uh, presiden kita n、um, e l u h soal gaji. Padahal kalau untuk berbakti dan memajukan bangsa dan negara ini gaji、uh, segitu kan seharusnya sih udah cukup. Kalau nggak cukup, biar saya ganti posisi beliau. Terima kasih. Oke, Pak Tommy. Ya selamat sore. Silakan. Menurut saya ini s t e s ya. Media i t u terlalu mengada-ngada ya. フリーバディとカンポニャ、ハウ、ハウ、エアン、フリーバディ、セネリ、イシュラーヤ、プレゼン、ディア、ビタラバギト、ユガ、イトハプリバディ、ニャ、ディリピタトロディ、エクスポス、サンパイ、バゲマナギトロ。 Atau semua orang pasti ada titik hitamnya juga, jadi Bapak Presiden itu istilahnya bertukar、eh, pikiran dengan perwira itu hanya sebagai contoh gitu. Jadi media itu sebenarnya masalahnya kalau tahu sah di bahas terlalu bagaimana gitu, maksudnya. Iya, Pak Johan. Terima kasih Bu.、Uh, saya s e b e n a r n y a sangat prihatin ya, ini Presiden kita ini kok ngeluh-ngeluh terus nih. Nah, kalau, ngelu, kalau Presiden yang ngeluh. Sama rakyat, rakyatnya nggak usah sama siapa nih. Ini yang pertama. Nah yang kedua, kalau memang gajinya kecil dan merasa tidak nyaman dengan p r e s i d e n y a dengan jabatan presiden yang g a k usah jadi presiden gitu loh. Karena orang kalau presiden ini kan bukan cari uang bu ya. Ini sifatnya kan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Nah jadi kalau saya kira untuk menuntut kenaikan gaji ini harus diimbangi lah, dengan apa yang telah dia perbuat, terus、eh, motivasinya dari awal sebagai presiden itu apa gitu loh. はい。Okay.